アシャブラー。<音声> I h a v an idea of the f t u r e of the future of the future of the future of the future. He is a father. He is a father.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 أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار م ع ش ر المسلمين جمع جمع رحمه yang banyak menyesatkan umat pada zaman ini, bahkan yang membuat umat ini terlena dan mereka tidak merasa bahwa diri mereka itu dijajah oleh orang-orang kafir adalah merebaknya paham irja di tengah umat ini. Baik paham irja yang d i a n u t oleh orang-orang awam, maupun paham irja yang d i a n u t oleh kelompok-kelompok pergerakan perajaahan islam irja merupakan ajaran din yang paling disukai oleh para penguasa karena dengan irja ini orang-orang ditundukan k kepada para penguasa dengan jelik agama ditundukan k kepada para penguasa kafir para penguasa m u r k a d Oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di dalam agama Islam ini. Oleh sebab itu, irja adalah ajaran, paham, m e l i h a t yang paling digandungi dan paling disukai oleh para penguasa kafir, m u r k a d ataupun para penguasa yang jurjana. Dan di dalam asar-asar disebutkan, irja itu merupakan、e, warisan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai ada asal mengatakan Al-Murji'atu、ah、h y a h u d i Ahlil Qiblah Murji'ah itu adalah Yahudinya Ahli k i b l a h Pada zaman sekarang ini Kita harus mengenal ciri Orang-orang Murji'ah Atau Alamatu Murji'atul、ah、Asri Tanda-tanda Murji'ah Gaya Baru Karena Murji'ah zaman dulu dengan murjiah zaman sekarang tentunya berbeda. Tidak adil kalau kita m e n y a m a k a n antara murjiah zaman dulu dengan murjiah zaman sekarang. Karena murjiah zaman dulu tidak pernah membela orang-orang kafir atau tawali kepada orang-orang kafir. Di antara ciri atau tanda murjiah zaman sekarang atau neo-murjiah adalah yang pertama adalah でも、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a たはあなたは a なたはあなたは a なたはあ a たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたは a なたは a な i はあなたはあなたはあなたはあなた r あなたはあなたは n なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは t なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあな a n あなたはあな y a itu kita は i な a melihat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 itu ciri orang-orang mujahid r gaya baru zaman sekarang ini ada pada zaman、e, pada orang-orang yang mereka dikenal mereka sebagai a h y a h atau s a f i y a h atau kita lebih cenderung lebih menyukai menyebut mereka sebagai orang-orang madhaliyah m e n y i k u t robi atau madhali atau mereka adalah a l j a m i a h spiritual j a m i a h menyebut aman aljami di mana mereka adalah b i n semua negara Yang disitu ada pergerakan Islam, dan disitu ada da'wah k Tauhid. Mereka bergerak untuk menghadang da'wah k Tauhid ini untuk menetapkan keislaman para Tauhid dengan segala bentuk upaya, d a l i l d a l i l yang mereka upayakan, yang mereka utarakan. Sehingga、nah, dengan tindakan mereka semacam itu, mereka menjadi orang-orang yang mukarabun, orang-orang yang disukai, didekati oleh para Tauhid. Sehingga tidak aneh kalau orang-orang semacam itu mudah sekali diajak kerjasama oleh para Tawgut. Dan itu p a k t a yang kita bisa saksikan. Jadi mereka kerjaan mereka adalah Difa'uhum asyadid anir t a w a r i d wa a n s a r i h Pembelaan mereka yang sangat terhadap para Tawgut dan kaki tangannya. Padahal kita sudah memahami bila saja Allah subhanahu wa ta'ala menegur r a ちは、私たちのお話 n 聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞い u 私たちのお話 d i いて、私たちのお n を聞いて、私たち n お a s 聞 h て、私たちのお a を u いて、私たちのお話を聞いて、私 a ちのお n を聞いて、私たちのお話を聞いて、私 a ちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私た e n お話を聞いて、私たちのお話 a 聞いて、私たちのお話を聞いて、u たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞 a て、私たちのお話を聞いて、私たちのお話 m 聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を a いて、私た n のお話を聞いて、私た a の s 話を聞いて、a たちのお話 a 聞いて、 よく見る a n a ちは、私たちの心を持 a て、私 a ちの心を持って、私 a ちの心を持って、私たちの a を持って、私たちの心を持 a て、私たちの心を持って、私 a ちの心を持って、私たちの心を持っ n 私たちの心を持って、私たちの心を持って、私 a ちの心を持って、私たちの心を持って、私たちの心を持って、私たちの心を持って、私たちの心を持って、私たちの心を持って、私たちの心を持って、私 a ちの心を持っ a 私たち r 心を持って、n たちの心を持って、私 a ち di sini sekedar mencuri terus d i b e l a itu dilarang bahkan ditegur dengan oleh Allah s u b h a n a Wata dengan teguran yang sangat sampai Allah mengatakan apa was k a l u f i r i l a h minta ampunlah kepada Allah bila saja sekedar membela orang-orang yang mencuri yang padahal juga berisanya masih simpang siur karena r orang, orang r、uh、ul e、uh、u i e ターンのサジャリ s ントスボーマシン、サマ a ヤ a パン、ソウ a s オ l バーリバス s ムの ketika membela orang tersebut status orang yang dibela itu masih apa bukti, tidak ada bukti pada orang tersebut bila hal itu menyebabkan teguran yang sangat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dengan realita para p e l u t yang mana kekafiran mereka sangat nampak kezoliman mereka sangat nyata perampasan terhadap harta kaum muslimin sangat nyata kemudian orang-orang tadi murjia membela para p e l u t tersebut dengan pembelaan yang sangat sehingga mereka lebih masuk lagi dalam teguran dalam i d ayat tersebut. Jadi mereka membela-bela para taubat itu adalah t a n d a mereka di antara t a n d a orang-orang mulia zaman sekarang adalah dibawah u m a s y i d an tawafif dan menguzur mereka dengan segala penguzuran yang tidak pernah terlintas. Di dalam benak para sahut tersebut Kemudian yang kedua Di antara kiri Orang-orang murjiatul asri Orang-orang murjiat zaman sekarang Baik yang berkedok Orang-orang yang mengklaim Sebagai a j a r i a h Ataupun a a a i yang terpengaruh Dengan mereka adalah s i k a p mereka Kedenkian g mereka yang sangat Terhadap ahlu taufid terhadap ahlus sunnah yang sebenarnya. Dan penyematan mereka terhadap ahlus sunnah dengan sematan-sematan yang sangat buruk. Seperti sematan kawaris, teroris, t a k w i r i t a h d u l guluh, dan seterusnya. Jadi mereka, kegenggian mereka yang sangat terhadap ahlus tauris. Makanya kita bisa melihat pada r e a l i t a orang-orang m u r j i a tersebut Baik yang tadi tulen, seperti orang-orang jeninya, madhalia, h atau kelompok-kelompok pergerakan. Yang lainnya, yang terpengaruh dengan pemahaman, pemahaman mereka, mereka sangat benci, sangat benci terhadap Ahlul Tawheed, terhadap Ahlul Sunnah yang sebenarnya. Sehingga mereka menyemakan s e m a t a n s e m a t a n yang buruk dalam rangka menjauhkan masyarakat dari Ahlul Sunnah, dari Ahlul t a w h i d jangan menyebutnya sebagai kawaris, h kira buna, r ahlu g u l u n dan seterusnya, tertakdir dan yang lainnya. Dan ini tidak aneh, karena dalam sebagian asar salaf disebutkan bahwa bila bidang a d a pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu Wataala memaksakan, mengobarkan kedengkian di dalam hatinya terhadap ahlu had. Jadi ketika orang mengenal paham bidang maka dikebarakan rasa kedengkian t e r h a d a p Ahlul Haq di dalam hati orang yang menurut peram Bidah tersebut makanya mereka dengan sikap mereka ini kedengkian mereka t e r h a d a p Ahlul h a h i d t e r h a d a p a h l u k Sunnah ini yang banyak menjerumuskan mereka ke dalam a t a ke dalam Ridjah yang nyata pertama mereka hanya s e k e d a r membenci, tidak menyukai ada kedengkian Akan t a p i k e d e n g k i a n ini menjerumuskan banyak diantara mereka Kedalam sikap t a w a r l i membantu orang-orang kafir Dalam memerangi ahlu t a w h i d tersebut Sehingga tidak aneh kalau diantara mereka Ada orang yang mau kerjasama dengan para s a h a b a t Dalam rangka m e m b e r a n t a s orang yang disebut oleh mereka Sebagai ahli d u l u orang-orang h a w a r i s Apalagi mereka meyakini bahwa Di dalam memerangi Hawarili terdapat pahala yang Yang besar Mereka ketika menyebut Ahlul Sunnah Ahlul Tawahid sebagai k h a w a r i s Terus mereka mendapatkan Hadis Rasulullah SAW yang Memerintahkan untuk memerangi k h a w a r i s Karena dalam memerangi mereka Terhadap pahala yang besar Maka mereka tidak sedang-sedang Bekerjasama dengan para Tawbud dan ansornya di dalam Memerangi Ahlul Tawahid Sehingga jadulah mereka ke d a l a Sikap Tawahli Yang menafikan, menyadakan keimanan マレカ、ワローカーのユミノヴィラ、ユア、ワマンジラ、イレキマスターズウウム、アウディア、ワラキンナカセロミンコンパシフォルス、アニマレカブリマンスファラオラ、ナビデンアルキタン、セント、マレカピダムジェリカン、オランカフェルス、バゲイ、コミンピン、アカンタピバニアン、バリマレカイト、オランカフェルス、カファシカン、エアパンマレカイトラ、ヤンドラムジュムスカン、マレカカクラスキタ、パワリ、カファダ、オランマラン、ムシェイク。 マカネタ・ムハマド・ブラハブ u ح a ه ا ل d ه و راته قال ان ه ؤ マ a ィカ e デ a ンマレカプロニアサファ r ムワヒビデ a バデラアデオ a モソモソマレカヤム a レカベンシーマレカドムコーデナニアザンカン d a l a ムナ a ィクダ yang, yang, de yang sebenarnya. Jadi k e カパブリンクラマデ e ディメンマレカデ a ア a パファイ a ブナウンメリカデンゲンマレカタハドパフ k a n mereka ke dalam sikap たわり kepada kaum m u s y i k i n kemudian yang selanjutnya diantara alamat murjiatil asri n adalah sikap mereka menerapkan nusur n a s n a s baik dari Al-Quran, maupun dari a s u n n a h An-Nabawiyah yang berkaitan dengan kaum muslimin diterapkan kepada orang-orang a k i r Mereka mengambil ayat atau hadis yang berkaitan dengan kaum muslimin, dengan penguasa muslim. Terus mereka gunakan untuk orang kafir atau penguasa kafir. Contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhul ladzina amanu ati'ullaha s wa ati'ur rasulah wa ulil amliminkum. Orang-orang、hey, yang beriman, s a a t i l a h Allah, s a a t i l a h Rasul dan pemimpin dari kalangan kalian. Ayat ini adalah untuk kaum p e m i n i n mentaati para pemimpin, m i n g k u m dari kalangan orang-orang yang beriman, karena kitabnya ya yang al-din al-manuk dan ulil amri yang Allah subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaatinya adalah ulil amri m i n g k u n g itu min al-din a a m a n u k dari kalangan orang-orang yang beriman. l i d a t ayat ini berkaitan dengan pemimpin Muslim, orang-orang muljia al-akhir. Mereka menggunakan ayat ini yang kaitan dengan pemimpin muslim, q u l a l Amri. Dari kalangan kaum muslimin, mereka gunakan untuk para penguasa murtad. Dikarenakan menurut mereka, para penguasa murtad itu adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan、e, sikap mereka itu, mereka menimpulkan wajib mentaati para penguasa yang ada, yang tidak berhukum dengan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurut mereka para penguasa tersebut masih muslim sehingga ketika ada orang muslim yang menentang penguasa tersebut mereka menyebutnya sebagai orang-orang awari bubot yang membangkang t e r h a d a para p penguasa yang sah jadi orang-orang mudia mereka menerapkan nusus s y a r i a h yang berkaitan dengan kaum muslimin atau penguasa muslim digunakan untuk para penguasa m u r k a d atau orang kafir. Contohnya lagi, kewajiban apa a s a m u wa ta'at di dalam h a d i s terhadap penguasa muslim、eh, haramnya huruj dari penguasa muslim mereka gunakan kepada penguasa kafir. Man haro ja'anil ta'ati wa haro h a l jama'ah pemata nisa dan jahiriya, orang siapa yang keluar dari ketangatan pemimpin muslim hadis ini kaitan dengan pemimpin muslim terus kalau masih orang semacam itu masih jahiriya, nah orang-orang m u l j i a t u l asri menggunakan hadis ini digunakan untuk apa untuk mewajikan loyalitas dan tidak kurus terhadap para penguasa Menurut yang menurut mereka adalah pemimpin muslim contohnya lagi パソロソウワリワサマンサカンマンコナビアヒーリカフィルパファアビハハドゥムバランシアパムガザカフィルマカトゥドハリトゥトンバリカパラササトダリカドウォニアンドアアムスレムモノドカフィルムスレムパソロソウワリワサマンサンバカフィルムスレムマカトゥドハリトゥトンバリカ Jadi hadis ini berkaitan ancaman dari、e, Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang m e n u d u h orang muslim sebagai orang kafir. Karena d i a k h i r i manqala l i a k h i r i Orang-orang murdia mereka menggunakan hadis ini untuk mentahdir ahlu t a u f i d dari mengkafirkan orang kafir. Dari mengkafirkan para s a u d u t atau orang-orang m u r d i d yang m e n u r u t mereka itu adalah sebagai orang マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マ ka il ka a ファルトの言うと、マサファルトの言うと、マるの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファル言うと、マサの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトの言うと、マサファルトルトの言うと、マサファルトの言うと、マサと、言うと、マサの言うと、マサファルトの言うと、言うと、 マーマン・マーカイ・イル、ah ・ヤング・ムーサー・ヤング・ムーサー・アニヤヤング・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムーサー・ムー・ムーサー・ムー・ムーサー・ムー・ムーサー・ムーサー・ムー・ムーサー・ムー・ムーサー・ムー・アタカン・イル・アル・サファン・ムー カボカリン a ィダムラホファ r ャ、ティダロイラスカパラオランスレム、デンティダバロデリオランスレム、マ a サコン、ティッツナ、デリピッツナ、ティタラシリ、ディ k ド、パ a ニャ、ティダムラマラカネアフィニー、ティダバロデリオランスレム、マレキャ、マレカパワリカパラファウボス、デ k a ィ e n a mereka sebut s ス b a g a i アルグルー、ハワリ、ヒラブナル、マカバー、アフォンピッツナ、ジャトルラン、シリ、ディマナマレカパー、ジ a トルラ m e フェ n ン、マレカパワーリー、a フェラ、yang mereka sebut sebagai、hawaris yang harus diberantas. Kemudian selanjutnya diantara アランナとモルジーアスリアダラモアダトウムジハッピーパムスワンマレカヤンサンナタアダッギーアダジャランオロアラルジーアスリアンブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル Namanya dengan nama-nama jamaah jihad atau yang lainnya. Mereka dengan pemaham a irja mereka itu, mereka memusuhi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mencelak amalia-amalia jihad yang dilakukan oleh ahlul jihad, ahlul sawahid. Dan mereka menetapkan syarat-syarat yang sangat sukar yang tidak ada d a l i l n y a seperti mereka m e n s y a r a t k a n jihad itu harus ada imam kalau tidak ada imam, tidak ada jihad atau jihad itu diwajibkan dikala kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang sepadan dengan orang-orang kafir harus memiliki seluruh kendali, r u d a l dan seterusnya, harus sama dengan Amerika kalau belum sama, malah belum diwajibkan jihad atau mereka Mentawai jihad dengan makna-makna yang lain Mereka mengatakan Bahwa、e, jihad pada zaman sekarang ini adalah Mencari ilmu saja Atau Menghidupi keluarga saja Karena semua termasuk jihad kata mereka. Jadi mereka m e m u s u h i jihad Jadi mereka m e m u s u h i jihad yang sangat Sehingga mereka tidak mengimani hal tersebut Justru mereka mencari jalan lain Makanya kita bisa melihat Orang-orang yang berpaham i r j a ini, pada akhirnya mereka jatuh dalam perangkat musuh-musuh Allah sehingga mereka masuk dalam tim demokrasi. d e m o k r a s i n y l a perlahan-lahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Pertamanya membolehkan untuk menyeblos dulu. Setelah itu membolehkan untuk mencalonkan diri. Dan siapa tahu di masa mendatang mungkin akan menjadi p a r t a i politik. Sesentu. Jadi orang-orang、uh, tersebut karena pengaruh paham irja. Ketika paham irja, mereka menganggap penguasa ini muslim. Sehingga cara merubahnya bukan dengan memeranginya. Tapi dengan bergandeng tangan dengannya. Sehingga mereka mencerah kepada orang yang berdihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya. Di antara ciri murjiatul asri adalah. Jahaluhum bil w a k i h Kebodohan mereka terhadap w a k i h terhadap wakil realisa i yang ada. Bahkan diantara mereka ada yang melarang untuk mengetahui wakil yang ada. Sampai diantara mereka mengatakan f i k i l wakil diantara fikir wakil adalah tidak mengetahui wakil. Sampai diantara mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk tidak mengetahui wakil. Padahal tidak mungkin seseorang bisa menyikapi Wakti dengan hukum syarmi, kecuali kalau mengetahui wakti tersebut. Sehingga tidak aneh, kalau diantara mereka banyak orang-orang yang mengeluarkan f a t w a yang b e r t e n t a n g a n dengan syariat ini, dikarenakan mereka tidak paham terhadap wakti. Setelah diantara c i r i orang-orang murjia dan asli pada zaman sekarang ini, yang merusak umat Islam, sehingga membuat umat ini betah, di dalam kungkungan para penguasa m u r t a d dikarenakan umat ini akibat Serbius dengan pahamir y a menganggap para penguasa yang ada itu sebagai penguasa muslim, penguasa yang sah sehingga tidak boleh bangkit untuk melawannya atau menentangnya, sehingga Pak, dengan itu mereka hidup betah di dalam kungkungannya dan tidak punya pikiran untuk merubah アパウントバンキーマネ a ィアファンクコマロス 私たは、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私、ah ah e e, e, t ちの間で、私たちの間で、私たちのの間で、私た私たちの間で、私たの間で、私たちの間で、私たちの間 n 私たちの間で、私たちの間で、私の間で、私たで、私たちの間で、私た membangkitkan mereka untuk apa? untuk m e n e j a k a n din maka harus dikembalikan pemahaman mereka, dihati-hatikan dari paham irja dan dipahamkan t e r h a d a p t a u h i d yang benar, t a u h i d yang lurus, yang jelas yang dengannya ada istibana s a b i l al-mujrimin dengan s a b i l al-mumin tanpa ada pembelian kejelasan ini, maka kita tidak bisa untuk membangkitkan mereka Makanya, menyadarkan mereka memberikan pemahaman、uh, yang benar tentang tauhid ini, tentang a l w a l a dan a l b a r a ini merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk menyadarkan pemahaman umat ini supaya kembali kepada d i n Allah, kepada tauhidullah yang al-Khalis, yang dengannya Allah Subhanawata'ala、uh, memberikan kemenangan kepada a h l u Tauhid, a h l u Jihad. アッハハハハハハハ e ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 「あらはやいみん」「あらはやいみん」「あらはやいみん」「あらはやいみん」「あらはやいみん」「あら واخذل من َْ خزل َ المسلمين َُِِْْ اللهم انصر الدوله الاسلاميه على من ناواها وعلى َََ من َْ عاداها َ يا رب ّ العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بامريكا وخلفائها ومن عاونها في خلق دوله الاسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يؤجسونك يا رب العالمين a らわんわらわら a らわらわらわら u らわらわ a わらわ a わらわらわらわらわらわら a らわらわらわらわ a わらわらわらわらわら a ら a らわ m わらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわら 「そして私は私のことはありません」